السلام alaikum ve rahmetüllahi ve barakatuh. Alhamdulillahı Rabbi ala min. Ve sallatu ve salamu aleyh esrâfil ambiyâi ve mursalin, syyidîne ve maulâne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 tapi keyakinan jangan sampai mati terhadap kemajuan zaman bentengnya iman jelas jelas sama juga nih kayak kita nih nih kecamatan apa kita nih bib nih Benuang sama juga kayak kita nih warga Benuang ya Binuang ya saya cuma ngetes ibu bapak dengerin saya apa enggak Sama juga kayak kita nih masyarakat binuang Coba lihat Kalau listrik masuk desa alhamdulillah, Walaupun sering mati <gadoran> Kalau koran masuk desa alhamdulillah. Kalau pelacur masuk desa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 Untung saya masih punya iman sedikit, Mas. Dulu waktu hidup di Tapin pernah ngucap dua kalimat syahadat sekali-kalinya. Itu juga waktu mau kawin. La haul wa laqwa Satu mukmin yang masuk sorga. Yang kedua ada orang mukmin yang dimasukkan ke dalam sorga. Nah ini tiketnya lebih mahal dari yang pertama nih.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 Dalam riwayat kita baca istighfarnya sehari semalam gak kurang 100 kali. Ibadahnya makin luar biasa. Riwayat ini bersumber dari umul mukminin Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Satu malam kata Siti Aisyah, selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya.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 Nabi enggak ada apa yang? Bang, abang kan abangkan abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus, ya kalau salat jangan gitu-gitu benar, kenapa sih bang? Lihat, mendapat setengah protes dari istrinya, apa jawab Nabi? Afala uhibo an aku na'abdan sakuro. Hei Aisyah, kamu fikir saya enggak senang?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 Saya tanya nih ibu-ibu majelis taklim binuang nih. Baca Al-Qur'an hukumnya apa, Bu? Sunah. Menjawab dan memenuhi panggilan suami hukumnya apa, Bu? Wajib. Mana yang harus didahulukan antara sunah dan wajib? Ah, pintar sudah. Pintar. Umpama besok di rumah ibu lagi baca Al-Qur'an A'udhu billahi minasyaitanirrajim Suami dari dalam kamar ndehem hmm. Ibu tahu maksud ndeheman suami Buru-buru tutup Qurannya Sodaqallahul azim Insyaallah pahala bacaan Qurannya dapat Pahala menuhi panggilan suaminya juga dapat Cuma kasihan malaikat bingung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 bu, Ibu sudah dijamin masuk sorga oleh Nabi. Pak, Pak, Bapak enggak dijamin. <gülüyor> Kasihan. <gülüyor> Kata Nabi, Ayu mamraatin mataj, Wazawjuha anharadin, Dakhlatil jannah min ayyibabin.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 Ya bu. Ya bu. Pak. Pak. Oh. Saya tanya, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia, Bapak Rito apa tidak? Oh. kawin lagi. Ne, <gülüyor> kaum ibu utang jasa teramat besar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang salehah sudah dijamin masuk surga lewat pintu mana saja. Utang jasa teramat besar kepada Nabi. Iya, Bu. Iya, Bu. Ayo lihat sejarah. 15 abad yang lalu sebelum Rasulullah dilahirkan ke alam dunia. Peradaban dunia ketika itu cuma ada tiga.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 Dinasti terakhir kerajaan Ming di Cina, itu pernah membangun istana dengan seribu kamar. Kenapa? Istri raja seribu. Istri raja seribu. Uh, saya enggak bisa pikirkan, kalau raja istrinya seribu, itu raja kapan sempat pakai kolornya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 Ah ini tiketnya lebih mahal dari yang pertama dan kedua. Kata Quran begini. Innal amanu, staqamu, yahzanun, ashabul jannah hum fiha. Mereka orang-orang yang beriman Istiqomah dalam keimanannya. Tidak merasa ragu, takut khawatir apalagi bimbang.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 Bapak Ibu saudara-saudara, opsir ketiga ini mengucap kalimat tasahud tapi macet di tengah-tengah. Na'udzubillah. Ini bukti orang yang mempermainkan nilai iman kepada Allah. Ashhadu uh, uh, uh, uh, uh, uh. ayo cepat. Iya iya iya iya. Uh, uh, uh. sampai pedang algojo keburu nempel di lehernya Putus leher itu terpisah kepala dengan badan.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 Tablet Akbar malam ini Iya Lu nyuruh terus doang Air minumnya nggak ada ini <tuh> <tuh> ah, Masjid Benteng pertahanan iman Karena iman kita hidup Untuk iman kita berbuat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 Terima kasih Mohon maaf ada iklan Sekalinya datang Lima botol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 yang sifatnya usul Allah Al-Qur'an baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu berbeda, ah, barulah kita bisa mengatakan aliran sesat. Nih, sekarang aliran-aliran sesat banyak. Betul. Yang ngaku-ngaku jadi nabi banyak. Sebab itu Kita umat islam Semenjak rasulullah diutus ke alam dunia Sebagai khotamun nabiin, Penutup para nabi dan rasul Kalau ada orang yang ngaku-ngaku nabi Setelah nabi muhammad Kita wajib untuk tidak percaya Jelas Oh pak Jenggotnya bekepang pak Enggak ada soal Sorbannya tujuh meter pak. Bodoh amat. Kalau ngaku nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliran sesat. Awas hati-hati. Sekarang lagi marak. nih Di Jakarta itu. Itu gudangnya ulama, gudangnya habaib, gudangnya kiai. Aliran-aliran keblinger masuk di Jakarta. Beberapa tahun lalu, ada aliran namanya aliran Salamullah. Aliran ini dipimpin oleh seorang wanita namanya Lia Aminuddin. Salamullah namanya, loh. menyerupai nama-nama Islam, tapi dalamnya menggerogoti akidah kita. Mula-mula Lia Aminuddin mengaku dirinya sebagai nabi.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 Polisi pasti bikin pengumuman. Saudara-saudara berhubung malaikat Israel sudah tertangkap. Maka hal-hal mengenai pencabutan nyawa untuk sementara ditunda. <tuh talam Allah> Salamullah. Jangan ketipu oleh nama Salamullah. Isinya menggerogoti akidah. Dari Jakarta kita pergi ke ujung pulau Jawa, Jawa Timur bagian timur. Di Jawa Timur bagian timur ada Kiai, Kiai Gaul. Namanya Kiai Roy. Kiai Roy pernah mengeluarkan fatwa untuk menambah kehusuan ibadah salat salat boleh pakai bahasa masing-masing. Na'udzubillah min Saya enggak bisa bayangkan kalau salat boleh pakai bahasa masing-masing, masjid kita ramai. Yang imam orang Jakarta, takbir pakai bahasa Betawi. Tuhan, yang gede banget. Masuk orang Jawa ikut salat berjamaah, takbir lagi pakai bahasa Jawa. Gusti Allah, Kang gede temen. Yang kasihan saudara kita dari Maluku, ikut sholat berjamaah, takbir lagi pakai bahasa Ambon. Tuhan, saya ngadalawan. Rame, rame. Nah, saya kembali. Selama tidak menyangkut hal yang bersifat usul, Ayo lapang dada menerima, menghormati, dan menghargai. Kita diajarkan dari masjid untuk selalu mencari persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Yang suka maulid, bagus, teruskan. Yang enggak suka maulid, enggak apa-apa, tapi diam aja. Hei, hei. Yo, yo, yo, yo yang suka tahlilan bagus teruskan. Yang nggak suka tahlilan nggak apa-apa tapi diam aja. Yang suka ziarah itu wasila teruskan bagus. Yang nggak suka ziarah nggak apa-apa tapi diam saja. Jangan nggak suka maulid nggak suka ziarah nggak suka tahlilan membitah akan yang melakukan itu semua Ini kan namanya tidak berlapang dada Menghormati dan menghargai perbedaan yang ada Soal amalia nggak usah terlalu dibesar-besarkan Perbedaan cuma sekedar hilafia Ini soal amalia Jangan ikut campur Bahasa anak sekarang jangan kepo Betul? Masjid mengajarkan cari terus persamaan. Jangan memperbesar perbedaan. Bahwa ada perbedaan di tengah-tengah kita itu rahmah. Tapi perbedaan jangan menyebabkan kita terpecah belah. Beda boleh, tapi harus tetap rukun. Nah, tangan kanan sama tangan kiri kita beda apa tidak? Beda tapi rukun. Coba lihat kalau tangan kanan ke depan. Tangan kiri enggak egois, ngalah, mundur. Sebaliknya, kalau tangan kiri yang maju ke depan, tangan kanan ngalah, enggak egois, dia yang mundur. Akhirnya kita jalan enak, lenggak-lenggok. Coba kalau dua tangan ini enggak ada yang mau ngalah. Bisa dibayangkan kita jalan seperti robot. Beda. Beda. Tapi rukun, yang satu harus menunjang yang lain, yang satu harus menguatkan yang lain. Itulah kita umat Islam, keluarga besar. Beda, tapi rukun. Tangan kanan. Coba lihat, walaupun beda dengan tangan kiri. Kalau tangan kiri gatal, tangan kanan nggak perlu diundang. Datang garukin tangan yang kiri. Sebaliknya, kalau tangan kanan yang gatal, tangan kiri nggak perlu diundang. Datang garukin tangan yang kanan. Kalau dua-duanya gatal, dua-duanya bisa garuk-garukan. Tangan kanan kerjaannya bagus-bagus nih. Salaman tangan kanan. Ambil kue tangan kanan. Tanda tangan tangan kanan. Hitung uang tangan kanan. Tangan kiri nggak pernah protes. Tahu diri. Kata tangan kiri memang tugas saya bidang pembersihan. Tapi tangan kanan ini perhatian dan sayang sama tangan kiri. Itu penting tuh. Yang kanan ini sayang dan perhatian sama tangan kiri. Apa kata tangan kanan? Kiri kamu sabar saja. Walaupun aku yang megang uang. Nanti setelah jadi uang aku belikan jam. Kan kamu juga yang pakai. Betul? Yang penting sayang dan perhatian Apa artinya? Yang kaya, bantu yang miskin Yang alim, ajarkan yang awam Kalau sudah jadi pejabat, lindungi rakyat Bukan malah menghianati dan menjual rakyat Beda, tapi rukun Dari situlah, dari masjidlah kita diajarkan Untuk selalu mencari persamaan Bukan memperbesar perbedaan Kita ini umat Islam, keluarga besar. Malam ini, saya ditemani istri datang ke Binuang. Saya hadir di sini tidak merasa sebagai seorang tamu. Saya hadir di sini merasa sebagai seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Kenapa? Kita ini umat Islam, keluarga besar. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara. Saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Ayo. Dari masjid, nilai-nilai masjid kita aplikasikan keluar. Cari terus persamaan. Jangan memperbesar perbedaan. Ibu bapak, saudara-saudara dalam rangkaian tasakur tahaddus binikmah ini saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaat lebih kurang saya mohon maaf wallahul muwafiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin amin amin ya rabbal alamin allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina muhammadin umma rahmatan sayyidan muhammadin no jiril qatib bar haddi lastu alta'almashtan ki tulam la'ali wa ala an yastahbiqa qadduhi ma'a kalamim allahumma salli 'ala sayyidina muhammad wa ala nabiyyina muhammad sallallahu alaihi wa sallam li habbama masduda wa na'udhihi jaban masduda wa 'an wa Nasalaka, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna al wa lam yalid wa lam yakullahu kubanan wa bil haqqi bismillahir rahmanir rahim lam lam antu o sabah bilan akşam Al Quran ayat rahimun ja jamana hada jaman marhumah wa tatfaqukan nami baadhi taqan ma'sumah wa kutna bisalihin wa tawaffana bil rahimi alama ajjal islamal muslimin alma'ali kalimat ta ila amna iman wa tawafana bil iman wa asrna bizumati ahlil iman wa adkhilna aljannata mal iman birahmatika rahimi rabbana atina dunya saana Wabil aku ada senarai bagi naja benda, Rabbanat al-Balamin nak cari alamat dengan tempat berhijau. Wasalamaitu Nabi Sallam, dakwa